Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Israel Halo Bapak Palestina Nama saya Aiswanah a Lakarnadi Umur saya tujuh tahun Saya seorang muslim dari Indonesia Yang sangat menyayangi teman-teman saya Apapun agamanya Di sini saya ingin membacakan selembar surat Semoga sewaktu-waktu bapak-bapak bisa mendengar atau menonton video ini Walau entah kapan Pak, saya sedih Kadang saya juga menangis Karena melihat teman-teman saya yang kehilangan ibunya Ayahnya, kakak dan adiknya Ada juga yang kehilangan rumahnya Bahkan teman-teman seumur saya juga banyak yang meninggal Anak kecil seperti saya masih ingin sekolah Ingin meraih cita-cita Bahkan ingin membalas kebaikan orang tua Sama seperti anak bapak Tetapi Kalau besok bapak-bapak masih terus menerbangkan rudal-rudal ke langit Mungkin でも、大人たちが愛したいと思います。大人たちが愛したいと思います。大人たちが愛したいと思います。大人たちが愛したいと思います。大人たちが愛したいと思います。大人たちが愛したいと思い 「ハ ُرْمَة ・サイア・アイスワ・ナハラ・カナディ」「ワサラムアレイコム」「ワラハマトゥ・ラハマバーカー」